Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Wa bihi Sata'in wa'ala Murid wa wa Niawad Din Wassalatu wassalamu Ala Nabi Al-Murusadin Waala Ahli Wa Sahabih Wa, wa Ba'adu Terima kasih Moderator Dari Konya Saudara Ladi Syawki Yang telah Mempersilahkan Kepada saya Untuk memberikan Semacam Pengantar Dalam diskusi Uh, dua mingguan bersama teman-teman PCI yang di Turki uh, tema yang disajikan kepada saya itu identi uh, problem identitas di era Turki modern uh, tema ini sangat menarik uh, apabila uh, belakangan kita melihat perdebatan tentang jilbab misalkan atau gezipak uh, yang menjadi sorotan dunia internasional Terakhir misalkan kita melihat e, pencabutan jilbab, e, larangan berjilbab oleh e, pemerintah berkuasa saat ini. Itu menunjukkan setidaknya dialektik antara kelompok-kelompok e, sekularis dan islamis moderat terhadap e, ideologi sekularisme yang ada di Kyrgyz saat-saat ini kita tahu bahannya eh, sebelum kita masuk pada hal yang sangat pokok eh, eh, dalam pembahasan kali ini akan lebih baiknya kita masuk pada sebetulnya apa sih identitas itu Hock dan Abram sebetulnya telah menggambarkan bahwasannya identitas itu adalah eh, konsep orang per orang dimana mereka berasal Bagaimana mereka Dan bagaimana pula mereka Berrelasi antara satu dengan yang lain Bahkan lebih jauh lagi Dan misalkan e, Mengatakan bahwa Identitas itu berkaitan erat dengan Basis e, basis Ras e, Berdasarkan pada Ras Berdasarkan pada etnik, Berdasarkan pada religion Agama berdasarkan pada bahasa dan berbahasa dengan kultur ini kalau kita sebutkan banyak lagi hal-hal e, yang berkaitan dengan identitas secara umum kita bisa e, tarik garis besarnya itu e, pengelompokan individu atau kelompok atau pengelompokan berdasarkan etnis berdasarkan bahasa berdasarkan religion, agama bahkan juga berdasarkan budaya bahkan bahkan misalkan berdasarkan ideologi dan juga bahkan berdasarkan eh, kemunian politik tertentu misalkan nah itu juga bisa dikatakan bahwa itu yang dinamakan identitas nah terminologi terminologi ini itu adalah terminologi yang bisa kita eh, rujuk ketika kita bicara soal identitas. Nah, di era modern, era modern Turki, katakan kita berikan batasan waktu sebagaimana banyak pendapatan ahli, karena modern Turki yaitu pasca misalkan, eh, Republik, ya kita tahu sekarang Republik 30 tahun atau semua masyarakat di sini kita sudah mulai e, modern gitu. Tapi di sini saya membahas pada e, persoalan-persoalan bersifat kontemporer, kekimiaan, e, bagaimana problem identitas itu ada di e, negara ini. Kalau kita lihat berdasarkan sisi geografis Dari sisi geografis Maka kelompokan identitas itu Kita bisa dibilang Orang-orang eh, Trabzon Orang-orang Erzurum Orang-orang Musa Itu masing-masing orang Masing-masing orang dikelompokkan berdasarkan Dimana mereka berasal Dari mana mereka berasal Misalkan dari timur, dari barat, dari orang-orang Izmir, Ege, ada juga yang Arab, nah ada juga yang bagian eh, Tenggara. Ini penyampupan-penyampupan identitas berdasarkan penerjaan nilai di Turki. Misalkan ada bagian timur, bagian ya. Istanbul ada yang barat, ada yang ada yang bagian atas, ada yang eh, bagian ke bawah, eh, İzmir ada macam macam macam. Nah itu masing-masing kelompok saya perhatikan juga di sini. Kalau kita misalnya, eh, eh, apa, eh, atau kita sempat memperhatikan situasi sosial yang ada di sini, kita bisa sering lihat bahawa eh, masalah eh, Erdogan bahasnya, kultur bagaimana misalnya, nah itu, itu itu itu banyak terjadi di, banyak kita bisa jumpai di Istanbul atau di kota-kota lain di Istanbul. itu ada pengumpulan pengumpulan identitas berdasarkan dari mereka berasal. Nah selain itu, sesungguhnya ada lagi yang berdasarkan Eh, etnisitas dan bahasa ibu ada albania ada regen ada arab ada armenia azeri azerbaijan ada mus orang Bosnia ada melbari ada chestasian ada georgia ada yunani ada kurdi ada persia iran ini berdasarkan etnisitas dan bahasa ibu jadi di sana ada orang-orang masyarakat bagian orang-orang Egeo, orang, -orang, ya, orang, -orang, orang Egeo, kawasan Egeo, kawasan ee, mana Yunani yang ini Yunani dekat-dekat Izmir misalkan dan Persia yang juga ada ee, pengaruh dari budaya Persia ee, dan tempat-tempat lain Bosnia misalkan di ini Bosnia ini tempat orang Bosnia dulu, terus Armenia yang juga sampai sekarang itu terus bermasalah menjadi isu yang mengganjal Turki masuk ke Uni Eropa nah, ini berdasarkan etnisitas dan madetan etnisitas dan bahasa ibu selain itu berdasarkan religian berdasarkan agama. identitas berdasarkan agama misalkan muslim, muslim ini kita bisa kelompokkan menjadi Suni, Sia, Alawi, Beiktasis, Maulawi, Maksabandi, dan yang lain-lain. Nah, Suni dan Sia. Suni dan Sia ada Alawi yang lain-lain. Nah ini ada. Dan juga mungkin juga berdasarkan karikat. Pengelompokan Ber, berdasarkan karikat Maksabandi, Maulawi, Satari, dan yang lain-lain. Belum lagi kita kelompokkan berdasarkan Suni, dan sini itu ada, misalkan, kau di sini banyak kelompok-kelompok keagamaan jemaah, gitu. Itu ada, eh, ada berbagai macam, ada Nur Juluk, ada Duleng, ada Fatullahulen, ada Sulanjung, ada Mustafasuni, ada yang lain-lain. Itu dari sisi identitas kelompok dan identitas keagamaan. Dan di Muslim, di Muslim ini ada Kristen, ada orang-orang Kristen. Ada Katolik dan ada eh, Yahudi. Jadi, di situ identitasnya. Nah, kalau kita dari sini ini sangat kultur, sangat, maksudnya ini sangat eh, klasik ya, terdebat sangat eh, apa yang pemelompokan-pemelompokan identitas itu berdasarkan agama, berdasarkan wilayah dari mana berasal dan berdasarkan berdasarkan kita eh, menunjukkan religion bahasa itu dan agama dan itu juga muslim ini dari sisi eh, identitas ideologi pasca eh, pasca Ottoman misalkan ada muslim truth dan truth muslim ini ada pembagian juga muslim yang sekuler misalkan Ada yang muslim yang tidak sekuler Ada pembagiannya misalkan sekularis islam Ada sekularis kanalis Ada turkis muslim, ada muslim turkis Nah ini identitas itu banyak sekali Ini dari sisi ideologi Ada juga yang liberalis Ada juga yang liberalis sosialis Yang sosialis Um, dan dan yang lain-lain yang, yang dan yang liberalis ini ada kelompok-kelompok misalkan uh, yang berdasar yang kelompok pengusung LGBT gitu LGBT itu lesbian gay seksual uh, transgender gitu kan kan mereka juga uh, ada segregasi-segregasi pengelompokan pengelompokan berdasarkan identitas kelompok tersebut gitu. Jadi, sangat, segregasi sosial ini sangat varian, bervariasi, bervariasi, dan ketika misalkan pada satu perdebatan e, tertentu, misalkan ketika pasca Gezippa, ternyata segregasi sosial pasca Gezippa itu sangat mencuat cukup. Sepergadisan sangat cukup tajam. Masyarakat misalnya yang tidak setuju, sebelum saya paparkan hasil riset eh, ini, teman apa teman saya berdasarkan langsung kepada eh, masyarakat di Turki, saya tanya mereka, bagaimana respon mereka terhadap gejala? Oh, itu kurang bagus seperti itu itu mengganggu ekonomi, tidak bagus. Mereka itu orang, -orang yang kotor, itu segala macam. Tetapi di sisi yang lain, kelompok demonstran dalam wajaranya-wajaranya Sekali saja melantarkan me slogan-slogan istifa-istifa gitu Nah, mundur-mundur kepada pemerintah yang berkuasa Ini di sisi ada desegregasi sosial gitu Ada peningkapan ee, masyarakat yang berbeza. Pemeriksaan misalkan, e, mereka sangat sudah memberi ada satu risetnya, ada hasil report yang cukup e, bagus itu. E, ketika ada e, disepak itu, keterhidratan e, elemen-elemen kelompok-kelompok itu sangat bervariasi. Misalkan mereka membagi, misalkan, atas beberapa ketika eh, apa namanya eh, dari sisi ideologis keterlibatan demonstran itu dilihat dari sisi ideologis itu kita bisa saya bacakan saja sosialis itu sekitar 27 persen 27, sekian persen apolitis itu 15 persen atau 79% Sosial demokrasi 5,8% Dan yang lain-lainnya Komunisji, Merezi, Ekenaris Dan anasis itu Di bawah dari 5% Artinya Pengelompokan masyarakat Pengelompokan masyarakat di Turki Itu sangat eh, Sangat eh, Bervariasi dari sisi uh, uh, ide gagasan ideologi dan lain-lain gitu ya memang setelah sekali dari Indonesia Indonesia misalkan kalau kita bandingkan dengan Indonesia Indonesia punya banyak begitu banyak etnis begitu banyak suku bangsa uh, uh, apa namanya terdiri dari beberapa pulau dan sangat banyak problematikanya gitu, sukunya mungkin lebih dari 100 bahasanya lebih dari 600 jadi kompleksitasnya memang berbeda akan terpaksa dari sisi kompleksitas juga kalau kita lihat Turki juga memang tidak seperti Indonesia Dan, tapi punya kompleksitas yang cukup lumayan berfabliasi Problem-problem ini ternyata eh, menjadi eh, barometer tersendiri untuk melihat bagaimana problem identitas yang ada ternyata menyokong proses demokrasi yang ada Mereka berhasil membuktikan dan berhasil keluar bahwa inilah demokrasi kami gitu Walaupun memang ada bayaran yang sangat mahal ketika pejipak itu ada. Berapa miliar dolar misalkan mereka kehilangan uang akibat protes itu. Akan tetapi dari sisi demokrasi ingin berjalan dengan baik walaupun ada anarkis-anarkis tapi ini proses demokrasi yang harus mereka lalu em, mereka stabil gitu. Nah, saya, ingin, saya ingin melompat dari persoalan identitas ini, ternyata eh, yang paling mencuat yang paling mencuat, isu yang paling mencuat dari sisi eh, banyaknya problem identitas ini yang saya perhatikan pertama, si, eh, isu kurdis kurdis ini satu, kurdis yang kedua Alawi yang belum lama ini coba diangkat juga dan yang ketiga soal uh, sekularis islam uh, islam politik dan uh, relasi antara islam dan sekularisme dan modernisme jadi yang tiga hal ini yang menurut saya cukup menarik untuk kita lihat bagaimana relasi ketiganya itu menjadi perdebatan yang cukup eee uh, Bahkan, yang baru kita katakan cukup sengit. Selama sejengkal misalkan, dialetika jebat di cabut itu memperlihatkan bahwa sekularisme yang dianggap yeah. identitas kelompok. Sekularisme yang dilakukan oleh Turki, pelan dengan pelan, perlahan dengan perlahan yang pasti itu berubah. Kita tahu itu sekularisme model mereka adalah sekularisme model Perancis, gitulah. Sekarang sudah berubah. Ya kita banyak ilmuan-ilmuwan politik di sini yang yang menggolongkan, misalkan. Yang bilang bahasanya ini adalah uh, assertif, uh, ada yang ada yang berang, ya macam-macam itu untuk mengumpulkan ada ilmuan-ilmuwan politik Ahmad kuno misalkan Syarif Nadim dan yang lain mengenai Nah ini ternyata dengan adanya uh, pergeseran pergeseran sekularisme Allah. Kemalis berubah menjadi sekularisme Islam. Sekularisme Islam yang ada di Turki. Satu. Yang kedua, soal Kurdis. Identitas Kurdis secara identitas kelompok, identitas suku bangsa, itu secara nugas, sudah diakui oleh negara. Bahkan misalkan sampai SMA misalkan mereka sudah diperbolehkan mem memakai bahasa kurdi. Itu itu artinya mereka sudah masuk pada sedang alam memberikan kebebasan kelompok untuk mengekspresikan me masuk pada terminologi kebebasan berekspresi. Nah, poin ini kita tulis lah yang gua saya Perdebatan antara perjuangan, problem perjuangan identitas yang ada di sini Itu menjadi sangat uh, terlihat kontestasi antara sekularis Islam dan sekularis Kemaris gitu. Ditambah lagi persoalan kudus di belakang, ini. di belakang ini juga ada persoalan kudus Ini terus menjadi Tema-tema yang -tema sangat sentral ketika Membincang soal problem identitas Turki Problem identitas juga inilah juga Yang membuat misalkan Turki Juga agak Menjadi Terhalang Masuk ke Uni Eropa Nah eh, Belum lagi misalkan kalau kita Lebih dalam dari sisi eh, Dari sisi Perdebatan kontemporer hari-hari ini Kita bisa lihat bagaimana Zidab sudah dibolehkan Masuk ke instansi pemerintahan Terus juga bahasa-bahasa Dan proses rekonsiliasi eh, Antara Masyarakat itu Sudah, sudah sangat eh, lumayan cukup Bagus gitu di kawasan Dengan ada pengakuan terhadap budaya Dan yang lain-lain Selain itu dari level ini di level kontestasi politik politik identitas di level masyarakat ternyata kelompok-kelompok uh, itu secara sosiologis ternyata masih banyak terjadi gempuran banyak terjadi um, dan dikatakan Sentiment-sentiment Misalkan Saya sebutkan bagi satu tulisan yang cukup menarik e, Ketika membahas soal Problem identitas Kira-kira kir Tartus tar Malalu e, Mereka Mereka bahwa karena salah satu ilmuwan politik ketika mengatakan bahasanya orang yang sekularis dan anti sekularis secara identitas itu juga mempunyai namanya sentimen tenggri satu sama lain kurang kurang harmonis orang yang cenderung ke omanlo dengan dengan yang jumhurian republik juga seperti itu sama dengan orang yang kelompok yang Jemaah dan bukan jemaah ternyata juga itu menjadi problem tersendiri gitu. Misalkan contoh, saya pernah waktu itu jalan ke salah satu tempat, ke... sangat rasa sekali kalian mau ini jemaah. Saya berkata, kamu mau ke mana? Saya, okay. saya mau ke taksi. Ee, mereka memberikan komentar, oh kata orang taksi itu bukan pembakit, itu bukan pembakit, itu bukan pembakit, itu bukan pembakit, itu itu bukan orang sekuler. Artinya apa? Bersisi orang sekuler, ini sekolah yang konservatif ya, tidak suka dengan muslim, yang selainnya Jemaah Jemaah juga sebaliknya jadi ini problem di akar rumput yang sampai sejauh ini memang harus diatasi misalkan juga eh, ketika orang ketiga suka mewarang eh, Turki terhadap otak orang Kumi mengatakan nah, mewarang Kumi itu pis, segala macam kotor dan lain-lain itu masih ada terjadi di masyarakat nah, saya pikir masih ada proses perlu ada proses integrasi budaya proses integrasi antar Uh, kelompok identitas yang ada ini sehingga uh, tidak memalami pengerasan asodia gitu, pengerasan uh, asodia sebagai namanya. misalkan Ibu Habib bilang, jangan sampai kita termasuk ada orang yang asodia asodia itu bagus, uh, tapi ketika kita masuk pada kelompok yang lebih luas maka dia harus men melebur menjadi satu nah uh, itu yang menjadi tantangan di di Turki uh, problem, problem identitas yang ada di Turki problem-problem identitas yang ada di Turki uh, yang paling besar, yang di atas permukaan yang paling besar memang perdebatan antara sekularis, islam, modern misalkan identitas politik islam, identitas politik uh, islam, modern uh, muslim, sekularis muslim dan modern modern, dan sekularis, kemalis, dan kurdis. Nah ini problem yang paling utama hari-hari ini kita bisa lihat itu seperti itu. Tiga kelompok ini yang hari-hari e, ini e, ada dalam perkembangan politik yang ada di Turki. Tapi di akar rumput memang mereka masih juga mas, e, ada masalah gitu, ada, ada perkembangan identitas ada ketidaksukaan satu kelompok dengan kelompok yang lain, akan tetapi tidak se seperti di masyarakat Indonesia. Tidak sukaan orang misalkan orang di ujung Pulau Sumatera terhadap orang Jawa, misalkan tidak sukaan orang ujung timur orang Indonesia terhadap ke orang orang di Jawa itu masih terasa kuat sekali. Tapi ni eh, itu kian yang tidak begitu ke kelihatan itu ketidak satu kelompok dengan kelompok saya sebagai apa ya sebagai introducer e, Mas Labid saya sampaikan introducer e, berkenaan dengan kelompok-kelompok e, apa identitas kelompok dan problem identitas yang ada di Turki hari-hari ini bisa diperhatikan. Terima kasih Mas Labid. Halo terima kasih. Terima. Eh, sebagai pengguluh sampah ada yang bilang mereka itu adalah komunisi nah, dari mana kan sebenarnya kelompok dan teknis itu berasal dan di mana kebasisnya kan kemudian kenapa mereka menjadi kelompok terpinggirkan? ini perlu studi yang sangat menjalang untuk membahas soal dari mana mereka berasal kalau kita bisa Iya, bahwasanya mereka berasal dari kalung-kalung burung yang tidak kurang terdidik, kurang terdidik dan e, ini juga ada juga e, namanya tertinggikan dari proses e, globalisasi. Nah itu juga dibahas juga oleh e, Er oleh salah satu ilmuwan Erkal, salah satu hmm, ilmuwan politik di Turki. Beliau juga mengatakan bahwasanya salah satu penyebab adanya uh, se segeragasi uh, identitas itu adalah uh, globalisasi. Nah, karena adanya globalisasi dan modernisasi, uh, dunia yang disana membutuhkan uh, ilmu pengetahuan bahwa uh, kapasitas sumber daya manusia yang cukup bagus, nah biasanya mereka orang-orang yang uh, tertinggirkan dari pengetahuan uh, hal hmm, terpinggirkan dari proses peradaban dari peradaban itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang layak oleh karena itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Tuki misalkan dengan adanya pendidikan gratis bagi warganya itu sebenarnya untuk mendorong eh, proses eh, tidak adanya hal yang tidak bisa dapat pendidikan sama seperti di Indonesia tapi dari Dengan saya saya kurang tahu dari mana mereka berasal. Nah, yang kedua dari hari kedua meskipun segregasi serta komunis sosial begitu beragam akan takut secara etnis terkini kelompoknya lebih kuat atau tidak sih mencapai 300 etnis. Ia mengapa tidak mencapai? sebagaimana banyak seperti di Indonesia nah sebenarnya problem yang menjadi isu yang paling sensitif itu berkaitan dengan apa yang paling sensitif dan perlu jelaskan eh, yang paling sensitif itu tadi yang terasa bilang yang paling sensitif adalah Islam ya makanya eh, yang paling sensitif adalah Islam yang kedua isu kuris Islam sebagaimana kita tahu bahawa negara ini adalah negara sekuler Maka eh, pengembangan identitas Islaman misalkan ke partai politik itu tidak bisa dibenarkan Makanya ada kudeta tahun 1997 karena memang partai Islam dan segala itu partai Islam dilakukan Itu satu yang dibuat ya, Islam Makanya eh, terminologi eh, sekarang akhago itu adalah sekularis muslim eh, Trikis muslim Itu adalah terminologi untuk nasionalisme, untuk memasionalisasi untuk nasionalisasi Turki mereka Muslim akan tetapi mereka orang Turki dan mereka komit terhadap sekularisme yang ada di Turki dan yang kedua soal Turki soal Kudri memang soal Kudri Kudri ini memang sampai sejauh ini memang kita sudah ya telah kami atau jalan sudah mulai cukup tidak bisa ada perjanjian gejakan senjata dengan Kudri setelah itu mereka boleh berbahasa Kurbi dan bahkan eh, ada eh, radio untuk bahasa Kodir, terus ada newspaper segala macam, terus juga eh, juga diberikan sekolah-sekolah itu mengajak pembaca Kodir. Bahasa Kodir itu adalah proses integrasi sosial, integrasi secara kebudayaan dalam langkah yang besar eh, yang eh, berujung pada negara ini nasionalisme negara ini tidak. Ya, Misalnya nasionalisme negara ini benar-benar kuat. -benar Pertanyaan ketiga dari Surawaya, Profesor Azim Abdul Aziz menang menganalogikan bahawa Indonesia tentu kan merupakan model e, negara kuat secara akar umbi yang mempunyai gerakan sosial keagamaan yang cukup kuat. Jadi Indonesia dengan itu dan yang sedangkan Turki ada zaman berdua dan petualang-petualang banyak di Indonesia merupakan negara yang kuat secara terang adalah negara sistem demokrasi penderitaan penderitaan Turki dengan sekularismenya kadang, Turki lebih islam daripada Indonesia misal dalam hal pemberian gaji pada para imam dan juga terkadang lebih demokratis daripada negara sekuler yang lain dengan berbebaskan juga masuk dalam pemerintahan nah sebenarnya, Turki ini kini sekaliannya apa? Kemana kan negara ini ke depan? apakah mereka, ataukah negara demokratis, sekularis, Islamis ataukah Islamis? Untuk membantu ini, saya lebih sepakat terminologi anti-king itu masuk dalam kategori eh, sekularisme Muslim yang wajaran. Karena apa? Eh, penguasa yang ada sekarang bukanlah penguasa yang berasal dari tatar Islam. Islam, nilai Islam, nilai-nilai Islam yang masuk dalam e, kerangka pembuka kebebasan berjimbab itu. itu masuk bukan pada terminologi agama, itu masuk pada terminologi kebebasan beragama, jadi bukan terminologi Islam, jadi tidak kompok-kompok yang anti pemerintahan agak sulit menyerang pemerintah yang berkuasa sekarang karena epidemiologi yang digunakan adalah epidemiologi yang kasih manusia dan di situ ada barat di situ barat suka dengan itu artinya pemerintahan ini adalah pemerintahan yang kuat penemuan transportasi alkohol dan lain-lain-lain itu adalah reasonnya ada reason barat bukan reasoning dari Islam ketika misalkan kenapa alkohol itu masuk tidak boleh pendatasan segala macam dibatasi segala macam karena argumentasi yang diajukan bukan argumentasi eh, doktrinal agama argumentasi yang dikeluarkan adalah argumentasi kesehatan argumentasi ketertiban sosial nah itulah yang membedakan sehatan Indonesia dengan mm, Indonesia dengan tujuh Indonesia pada miras itu loh pada mirasnya pada merusak kontaknya bukan pada terkib susahnya nah ini yang sebetulnya menjadi eh, pr kita bersama semua untuk melihat eh, problematika yang ada di Turki dan di Indonesia memang ada kemiripan akan tetapi memang Turki sudah selangkah lebih maju karena eh, proses eh, trans apa namanya good government eh, apa namanya rekonsi birokrasi di pemerintahan itu negara cukup bagus e tiga tahun misalkan itu sudah hmm, ada di sini lain penting dan yang lain-lain Jadi saya lebih saya kalau dalam jenis keraminya apa saya lebih sepakat masakan eh, mengatakan berikan perhatian adalah sekularis eh, sekularis Muslim yang modern modelan gitu ketimbang mengatakan bahwasanya itu islamis karena kalau kita bilang regime islamis eh, ternyata eh, argumentasi yang mereka eh, munculkan ketika eh, mengeluarkan kebijakan bukan argumentasi keislaman gitu dan akrabi itu yang muncul bukan, bukan dengan atas nama partai islam hmm, ya kan. bukan atas nama eh, partai agama gitu jadi Maklumat modern yang yang kita tahu tak kemudian yang menanggalkan identitas-identitas primordial Nah <tuh> itu itu eh, apa namanya eh, respon dari saya mengenai beberapa pertanyaan yang ada. Selanjutnya sebenarnya yang perlu dilakukan. Uh, ada pertanyaan dari awak, mas awak. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan begitu untuk, untuk meredam suku sekutu atau soal terus dikata? Uh, dan apa problem yang dilakukan secara nyata sehingga sampai sekarang masih uh, masih banyak meredam mereka? Jadi ini problem uh, ini juga adalah problem yang sensitif. Bukan hanya uh, problem Uh, sensitif bagi Turki sensitif bagi Eropa juga sensitif karena ini juga sal salah satu berubah dan jalan uh, uh, alasan juga Eropa memandu keambutan uh, Turki masuk ke Eropa Alas, apa yang harus dilakukan? sebetulnya yang harus dilakukan adalah betul civil society harus jalan misalkan uh, kita tahu problemnya ternyata ada kebencian gitu ya, kebencian di akar rumput. Maka untuk jangkrik sosial yang mengerti adalah civil society. Civil society di sini ya non-ju yang lain-lain, misalkan -lain, bulan yang kambal. Nah proses itu mereka harus bisa mengintegrasikan masyarakat, menghubungkan, mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Turkey atas nama nasionalisme Turki itu bersatu dalam kerangka Turki memang sangat ini ya sangat apa ya sangat abstrak sekali uh, wujudnya tanya, misalkan kelompok-kelompok ini sebenarnya bisa membangun dialog misalkan bulan uh, adalah jama bulan belum lama ini diberikan apresiasi dari kelompok internasional krisis grup karena mendorong proses rekonsiliasi diikuti Ini apa, misalkan banyaknya orang-orang bodoh -orang menjadi orang-orang uh, yang pucuk pimpinan di apa, uh, di kelompok-kelompok itu. Nah ini ini ini sebetulnya uh, salah satu problem yang secara ini sos, integrasi sosial di laka rumpun negara sebetulnya Turki. Saya lihat, ini saya lihat kemarin kita harus Uh, terus melihat ini apakah ini berjalan secara maksimal bagaimana misalkan problem uh, misalkan bahasa yang sudah diakui, kultur yang sudah diakui bahkan bisa masuk bahasa mereka menjadi bahasa pendidikan di kawasan mereka kawasan orang kubi itu sebetulnya rangkaian yang sesungguhnya maju sekali rangkaian yang sebenarnya sudah sangat maju uh, sekali ketika uh, sangat maju Ketika dulu misalkan mereka tidak mendapatkan pengakuan atas budaya mereka, berbahasa mereka dan yang lain-lain. Sekarang juga cukup maju di masalah selangkau. Akan betapa memang harus dilihat secara lebih kontinu apakah memang program-program atau apa yang dilakukan oleh uh, pemerintah saat ini untuk kawal, untuk orang-orang kuda itu memang bisa terus berjalan secara kontinu. Dan apa yang dilakukan di level state atau di level negara dan global society harus berjalan dengan secara baik agar apa agar integrasi sosial uh, masyarakat itu bisa berjalan secara baik dan setelah mencerangkan apa saja problem masyarakat Indonesia di fikir problem masyarakat Indonesia sebetulnya mereka masuk pada problem pada problem identitas orang Turki nya itu. Misalkan oh, mereka ada di jamaah, ternyata bergesekan dengan eh, apa namanya kelompok kepentingan yang lebih besar lagi. Nah kepentingan kelompok ini ketika kita berada di dalam kepentingan kelompok-kelompok ini ini yang menjadi satu halangan ketika, misalkan, kita tidak bisa cair ke depan, kita bisa tidak berintegrasi secara baik ya, ke depan atas sesama masyarakat Indonesia karena ada kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat itu sesungguhnya bagus. Karena apa? Itu menjadi ciri khas masing-masing kelompok itu. Ya misalkan NU dengan NU atau yang lain-lain, kelompok-kelompok yang lain-lain dengan masing-masing kelompok akan tetapi kita belum sampai mengalami pengerasan yang tadi sebulan mengalami pengerasan dimana pengerasan ini mengakibatkan kontraksi sosial yang begitu sangat berbuncan gitu sehingga kita tidak bisa bersatu ya itu kan bagaimanapun kita bisa lihat orang Turki bagaimanapun eh, apa anarkisnya di Zipark itu kita bisa lihat ini kita harus eh, masuk dalam poin itu betapapun anarkisnya di Zipark itu semua bendera diturunkan lalu bendera Turki masuk menerima ya, menentuk Atatuk kultur Atatuk kultur dan kota Atatuk ada di situ mereka tidak ada berani untuk memberikan itu artinya apa? manusia-manisme Turki ini sudah kuat ini yang saya bilang ternyata eh, karena Atatuk memberikan foundation memberikan eh, basis yang cukup kuat untuk manusia-manisme Turki Entah itu nasionalis yang Kemalis, entah itu yang nasionalis yang hmm, Islamis. Gitu. Ini tergantung kita makna masing-masing kelompok yang ada di sini. Silakan dengan masing-masing, tapi ketika misalkan, masuk pada terminologi Indonesia, masuk pada terminologi Turki, maka yang dikedepankan adalah nasionalismenya, bukan hmm, identitas kelompok. Eh, itu sahabat mas Labi, dan pak penasaran saya di kabar pertanyaan saya silahkan. Masih ada waktu sekilas menurut ini eh, Terima kasih atas kesempatannya Mas Ladi dan kawan-kawan Atas pertanyaan eh, Dan beberapa respon yang cukup menarik buat saya eh, Entah ada berapa orang yang eh, Menyikuti eh, kuliah eh, Diskusi kita kali ini eh, Produk identitas di Turki ternyata cukup beragam Namun tidak sekompleks e, apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia dari sisi e, keagamaan, misalkan ada ahmadiyah, ada Sunni, ada lagi agama-agama yang sifatnya agama-agama e, e, tradisional. gitu. Di sini sangat, e, bisa dihitung dengan jari. Tidak sekompleks Indonesia. Problem keidentitas itu ternyata di akal rumput berbeda dengan di atas permukaan, di angka rumput, di angka rumput ternyata memang sangat banyak Apalagi ketika itu masuk dalam e, arena politik ternyata isu-isu identitas ini kebunungan -kebun -kebun identitas -kebun ini merujuk pada tiga poin gitu loh yang sebagaimana yang kita bisa bicarakan tadi soal Kurdi, soal identitas Kurdi, kurn, identitas kurkis islam, dan juga Ideogritas sekular skemaris dan uh, lain-lain lainnya. Ini menyebabkan uh, problem-problem yang ada di Turki, yang problem identitas yang ada di Turki, uh, yang hari-hari ini kita bisa saksikan bersama, untuk kontestasi antara uh, ke kepentingan identitas yang ada, dan... Prosesnya ini masih terus akan berjalan terus dan karena negara ini sudah menganut tahan yang demo, tahan demokrasi maka eh, semua perdebatan itu masuk dalam kerangka demokrasi bukan dalam kerangka yang lain misalkan. Nah mungkin ini saja sebagai penutup dari saya eh, ada misal eh, sebelum saya ulangi ada ini jemaah jemaah yang ada di Turki misalkan ada Terima kasih. yang yang banyak saya sebut, sebetulnya itu merupakan kekayaan kekayaan masyarakat kerusi sendiri untuk membangun proses integrasi yang ada. Karena saya yakin di zaman itu mengajarkan kebaikan mengajarkan bawaan yang semua Muslim bersabar dan dengan dengan majoritas sembilan puluh atau sembilan masyarakat. Uh, Turki adalah Islam maka sesungguhnya jaman ini bisa menggunakan jaman ini bisa digunakan untuk proses integrasi sosial dan bisa membangun kesadaran kelompok masing-masing untuk melakukan integrasi sosial sehingga uh, masyarakat Turki ini bisa lebih, lebih bagus lebih baik ke depan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Atas Waktu dan Materi yang telah disampaikan Yang sangat Sangat-sangat menarik Dan sangat-sangat mencerahkan Semoga uh, Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Shawkilah ini bisa Memberikan Tidak hanya sedikit tapi banyak gambaran Tentang Turki modern Yang Yang sekarang ini Bagaimana sebetulnya menilai Turki Dengan berbagai macam e, Problematika dan identitasnya Dan bagaimana juga Kita bisa menarik e, Refleksi ke, e, Untuk baik Komunitas e, masyarakat Indonesia Di Turki maupun secara lebih luas Adalah Indonesia secara e, Lebih luas e, Terima kasih banyak Atas Bapak Muhammad Shawkilah Atas waktunya Terima Sebelum kami tutup, kami mohon satu kata penutup dan sekalian doa sebelum kita tutup bersama kami persilakan bapak Muhammad Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Surya rahman rahim alhamdulillahikummaalaihimahabbiyamunulqabizmasjid. Ya radhamu ala kalhamdu wa ala kalfirullah amaiyam, bagi lalikil karim, azimu sultani. Allahumma sallallahu ala syairina Muhammad wa ala syairina Muhammad. Allahumma zibna ikmanna wa zibna tahman wa si'an. Allahumma zibna ikman nafi wa zibna tahman wa si'an. Allahumma zibna ikman nafi' wa rahmat wa si'an. Allahumma zibna tahman min salir wa malaikat al Allahumma kirma wa li wa li dhiya warhamna kama hubahiana saviha. Allahu aathina hidhmi hasana fida hidatinsana kina asadum. Wassalamu ala sallam Muhammad wa alamin. Amin amin. Terima kasih atas uh, siraman rohani dan uh, apa ya berbagi ilmu yang sangat bermanfaat yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Semoga para pendengar dimanapun teman-teman berada dapat memetik uh, satu hikmah, satu ilmu, satu pencerahan pada kesempatan kali ini. Semoga dua minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam program dan acara yang sama. Kami sebagai operator sekaligus pem pemandu acara, undur diri dari hadapan uh, semuanya. Selamat malam selamat beraktivitas wallahul uh, muwafiq lakum sebelumnya